Baik, kemudian kelompok yang ketiga dari fiil mudarik ya, yaitu fiil al-afalul kamsah. Baik, apa itu fiil al-afalul kamsah yang masuk dalam kategori af-afalul al kamsah? Apa saja? Kita lihat definisinya dulu. Bahwasanya fiil al-afalul kamsah adalah fiil yang diakhiri dengan huruf illah dan nun. Apa? Vihil yang diakhiri dengan huruf Ilah dan Nun Sehingga Kita akan telah belajar tasrif Dari Vihil Mutorek, ya kita perhatikan Tabel Tasrif dari Vihil Mutorek Nanti kita akan melihat mana saja Yang dia diakhiri dengan Huruf Ilah dan Nun, kita perhatikan ya Yaktubu, yaktubani Yaktubu, nas tak tubu tak tubani yak tubana tak tubu tak tubani tab tubuna tak tubi tak tubani tak tubana tak tubu nak tubu kita urutkan mana saja yang dia diakhiri dengan huruf illah dan nun ada baris yang pertama kita temukan yak tubani dan huruf illah kanif ya dengan nun yak tubani Ya, Ketemu Kemudian Yaktubuna Ketemu lagi Kemudian pada baris yang kedua Kita temukan Taktubani Ini huruf ilah dan nun Alif dan nun Kemudian Habis ya Pada baris yang ketiga Kita lihat Kita cek Ada Taktubani oh, Sama Sama dengan yang Baris kedua tadi Maka Tidak kita hitung masih Baru ketemu tiga Kemudian taktubuna. Nah ini dia diakhiri dengan wawu dan nun. Nah, empat. Kemudian taktubina. Nah, ini lima. Kita lihat dia diakhiri dengan yak dan nun. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok afal khamsah. Kita lihat lagi taktubani ya, sama dengan yang di atas. Sehingga kita gabung Kemudian kita lihat Ternyata sudah habis Sehingga dari pasripe di atas Terlihat bahwa VL yang diakhiri dengan huruf Illa dan nun adalah Kita perhatikan yang pertama Yaktubani, kemudian Yaktubuna, kemudian Taktubani, kemudian Taktubuna, dan Taktubina Mudahnya apa? Pokoknya kalau ada VL yang dia Diakhiri dengan Aniuna, Aniuna, Ina nah, itu adalah Bi'il Af'anul ya. Aniuna, Aniuna, Ina Ada Yaktubani Yaktubuna Taktubani, kemudian Taktubuna dan Taktubina Baik, kelima bi'il ini Dikenal dengan nama Al-Ab'alul-Khamsah, artinya fiil yang lima. Sekarang, kemarin, saat kalah membahas isim, juga kita mengenal Al-Asma'ul-Khamsah. Demikian pula fi'il, dia tidak mau kalah. Dia ada fi'il yang kita kenal dengan fi'il Al-Ab'alul-Khamsah, atau fi'il-fi'il yang lima.